Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wayradha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَلَمْ نُرِهِمْ كَيْفَ اللَّهُ الْمَوْتَى فَأَثَابَهُم بِأَجْرٍ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي Asyral umuri muhdatsatu ha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin Sahabat roja pada pelajaran yang terakhir kita menjelaskan tentang ahkamul haid Iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan Masuk kepada bab terakhir Tetapi kemarin kita mendahulukan bab head sebelum bab tayamum ya. Jadi pembahasannya mundur Satu bab ya Sekarang kita akan masuk membahas bab ya, terakhir dari kitab Tuharoh Sebelum kita akan masuk kepada bab solat ya. Bismillah Qala al-muallifur rahimahullahu ta'ala Babu at-tayamumi Qala al-hadisul awal An Imran ibn Husainin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan muktazilan lam yusalli fil qaum fa qala ya fulan mamana ka antu salliya fil qaum fa qala asabatni janabah walama lama qala alayka bisai'i difa innahu yakfi dan hadis-hadis seterusnya dan mu'alib membawakan tiga hadis di dalam bab yang mulia ini <tuh> kemuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT bab ini yang kita bahas adalah merupakan bab yang terakhir dari bab bagaimana kita ber, artinya kita bersuci ataupun kita toharah Di mana telah kita jelaskan Toharoh Yang dibahas oleh ulama Oleh para kukoha Dulu telah dijelaskan Ada Toharoh hissiah Ada Toharoh ma'nawiah Di mana Toharoh ma'nawiah Adalah Toharoh Yaitu berkaitan dengan masalah Hati ya, At-Toharoh Minashirki At-Toharoh Minilma'asi At-Toharoh Minashirki Bid'ah bersuci dari setiap perkara-perkara yang buruknya. Adapun yang kedua adalah toharoh hisyah, di mana ini dibahas oleh para pukohat, yaitu toharotuminal hadasi, watoharotuminan najasat, itu bersuci dari hadas dan bersuci dari najisnya. Kemudian bersuci asalnya adalah dengan air. <tuh> dan itu terjadi imabil wudu wa imabil ghusli yaitu Ima dengan wudu ataupun dengan mandi Dimana hadas kecil itu dengan wudu hadas besar yaitu dengan mandi wal badaluhuma sedangkan badal pengganti dari keduanya yaitu minal ghusli wa tayammum apuan minal ghusli wal wudui dari mandi dan wudu adalah at tayammum yaitu tayamum nah Maka kita akan jelaskan bab ini Kola babu tayamumi Bab yang menjelaskan tentang Hukum tayamum Kayfiyahnya Dan seterusnya Kita akan bahas terlebih dahulu At tayamumu lugotan wa istilahan Tayamum secara bahasa Secara istilahnya Kola Al ulama at tayamumu lugotan Bimana al qasdu Tayyamum secara bahasa bimana al qosdu, ya, artinya ya <coughs> dalam arti di sini bisa dimaksudkan mengambil atau dimaksudkan menuju sesuatu atau menginginkan sesuatu. Maka ini arti dari tayyamum secara bahasa secara bahasa Adapun secara syariah secara istilah syara'i di mana para ulama telah menjelaskan adalah al-qasdu ila sa'idittayyibi limasil wajhi walyadaini bi syara'iti makhsushah Wa'abudhan ilallah. Sedangkan menurut syariat adalah. Al-Qasdu ilat sa'idit tayyibi. Yaitu. Bisa dikatakan mengambil tanah yang suci. Ataupun bermaksud untuk mengambil tanah yang suci. Ataupun bermaksud untuk menggunakan tanah yang suci. Untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Dan yang dimaksud di sini tangan adalah Al-Khafain. Dua telapak tangan. Dengan syarat-syarat yang khusus. Atau bisa ditambah juga. Bi-kaifiyatin maksusah. Dengan kaifiyah yang tertentu. Ta'abudan Allah Dengan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, Sebagian para ulama. Ada yang menambah ta'arif-ta'arif ini. Seperti dikatakan. Ya, tarifnya adalah, ada yang mengatakan listibah hatis sorati. Ada yang mengatakan badalan anil wudhu iwal gosli. Dan inilah yang termudah untuk kita memberikan makna tentang tayamum. Jadi tayamum itu mengambil tanah yang suci untuk mengusap wajah dan telapak tangan. Dengan syarat-syarat yang khusus dalam rangka kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Tayamum. <coughs> Hukum tayamum Hukum tayamum Hukum tayamum masyru'un bidlalatil kitabi was sunnati wal ijma Hukum tayamum adalah disyariatkan tetapi nanti alasannya kita akan jelaskan dengan dalil dari Quran dalil dari sunnah kemudian ijma Adapun dalil dari Quran, kita bisa melihat dalam surat yang keempat ayat 43nya, yaitu firman Allah Taala, wa in kuntumar ba'au ala safarin awajahloku min al-gohiti awalam as-tumminisa falam tajidumaan fatayya mamu shani so dan ta'ibah pamsahu bi wujuhi kum wa idi kum in allahakan afwan Yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah ya, ayat 6 ya. jelas ya surat Al-Maidah ayat 6 Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang masalah tayamum ini ya. ayat tayamum ya, itu juga dijelaskan dalam surat yang ke-5 ayat 6 ya di mana Allah Taala berfirman ya, dalam ayatnya Sama in kuntum mar'u dalam ayat sebelumnya wa in, kuntu, wa in kuntum junuban fataharu wa in kuntum marduan aw ala safarin aw jaa'ah dukum minal gha'iti aw lamastumunisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahhu biwujuhikum wa aydikum min akhir ayah Maka ini ayat ayat yang menjelaskan tentang tayamum itu disyariatkan bagi umat ini Adapun hadis per hadis masyhur mutawatir. Adapun hadisnya adalah Hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang Masalah tayamum ini Dan mu'alib dalam kitab ini Mengeluarkan Tiga hadis Yaitu hadis Jabir Kemudian hadis Ammar Ibn Yasir Kemudian Hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhum ya. Dan nanti kita akan jelaskan hadis-hadisnya Yang jelas hadis sangat banyak sekali ya, Seperti yang kita akan bacakan ataupun yang dibacakan tadi. Seperti hadis yang umum, as-saidu wuduul muslim. Wain lam yajidil ma'asrusin. Jadi tayamum adalah merupakan wudunya bagi seorang mukmin walaupun ia tidak mendapatkan air 10 tahun dan seterusnya hadis itu. Adapun ijma, <coughs> maka telah ijma para ulama tentang disyariatkan tayamum. Dan adanya syariat tayamun bagi umat ini dengan syarat tertentu, kehidupiah yang tertentu yang telah datang dalam syariat ini. Dan telah dinukil ijma' ini oleh banyak ulama, ya, seperti Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Kudama, Imam Nawawi, Imam Ibn Mundir dan yang lainnya. Ini adalah ijma' ijma kaum muslimin, ijma' para ulama bahawa tayamun disyariatkan. Watayamumum min khasa ishadihil ummah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya tayamum ini adalah merupakan kehususan bagi umat ini. Jadi tayamum ini merupakan kehususan bagi umat ini, dan kita akan lihat nanti pada hadis yang ketiga, itu hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu <coughs> taalaanhu, di mana Nabi saw. Menjelaskan ya. kepada para sahabat yang bunyinya. Wakti itu khamsan lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i qablin. Faqala fi kitab al-hadis. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuro. Fa'ayyuma rajulinna min ummati adraqatus salat falisalli telah diberikan kehususan kepada nabi oleh Allah taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima perkara. Nanti kita akan jelaskan hadis ini pada pembahasan khusus. Tapi secara khusus dikatakan di sini dan telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat untuk salat, sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Maka di mana saja seseorang itu Mendapatkan waktu solat ataupun waktu solat itu telah didapatkan oleh seseorang, datang waktu solat maka solatlah di mana saja dia berada dan dengan tanah yang mana saja dia bersuci. Ya, ini kehususan umat ini <coughs> sebab umat yang terdahulu tidak disyariatkan tayamum dan mereka mesti menunggu air ketika akan menunaikan solat. Dan pembahasan ini yang berkaitan dengan bahwasannya tayamum, ya, dan adanya syariat tayamum ini menunjukkan bahawa syariatul Islam itu dinamakan dinusamaha, dinusahlah, ya. di mana agama Islam ini adalah agama yang penuh toleran, agama yang penuh dengan kemudahan, sehingga ulama dan para pukohak mengeluarkan satu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi apabila datang kesukaran, datang kesulitan maka datanglah kemudahan. Dan Allah Taala telah menjelaskan ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi bahawa agama ini adalah mudah. Syariat ini adalah mudah. Sehingga Dikatakan oleh para ulama Tidak ada satu perintah Yang Allah Taala perintahkan kepada hambanya Yang di luar kemampuan hambanya Bukan berarti bahwa agama ini Tidak mengandung Masyakoh bagi umat ini Tetapi yang dimaksud Yang dinafikan itu Masyakoh al kharij An-Takotil Insan Yaitu Masyakoh Al-Kharid An-Takotil Insan Yaitu satu kesulitan yang di luar kemampuan manusia itu tidak ada dalam agama ini jadi pengshariatan tayamum itu juga menguatkan bahwa dinul Islam dinusamhah dinusahlah jadi din yang penuh dengan toleransi dan din yang penuh dengan kemudahan sebab ketika tidak ada air maka boleh seseorang itu bertayamum dengan menggunakan tanah tidak mesti ia, apa? Ia menggunakan apa air <kuh> Kemudian para ulama memang ada perbedaan Hal atayamumu rukhsatun Am atayamumu azimah Jadi apakah ini dalam istilah para ulama Mereka berbeda pendapat apakah tayamum itu rukhsah Ataupun tayamum itu azimah Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tayammum itu rukhsah Sedangkan Ulama Hanabilah dan syafi'i Sebagian syafi'iyah mengatakan bahwa tayammum itu adalah azimah ya, Yang dimaksud dengan rukhsah itu kan Yaitu apa-apa yang tetap dengan ya, dalil asal dari syari Dengan sebab Adanya ya, Penghalang yang Sangat kuat ya, Yang bisa memalingkan dari hukum asalnya Ya seperti umpamanya asal sholat berdiri Maka duduk itu adalah rukhsah, Sebab asal perintah sholat adalah berdiri Nah ketika adanya ee, Yang seolah bertentangan dengan hukum asalnya Yaitu sakit umpamanya maka menjadi duduknya Maka itu dinamakan dengan ruhsah ya. Sedangkan Azimah adalah masabata bidalil syar'in khalin an mu'aridin rajihin jadi yang tetap dengan dalil syar'in, yang tanpa ada apa mu'aridnya yang memalingkan dari hukum asalnya maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini ya. tetapi kalau kita katakan pertengahannya bahwa tayamum adalah Ruxoh ya. dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama ya. Ruxoh. Nah sebagian para ulama ada yang mengatakan pertengahan. Ya. Jadi mengatakan mengatakan pertengahan antara yang mengatakan Ruxoh dan mengatakan azimah Yaitu mereka yang mengatakan bahwa tayamum <tuh> uh, bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kemudian bepergian dan tidak ada air, maka ini adalah azimah baginya. Maka baginya adalah apa? Azimah. Tetapi bagi orang yang bepergian ataupun yang ada ada air tetapi tidak mampu menggunakannya, jadi airnya ada, tapi tidak mampu menggunakannya. Maka sebagian para ulama ini mengatakannya rohsa. Dan masalah ini sebenarnya tidak terlalu apa menjadi satu masalah penting bagi kita. Tetapi ini hanya kita mengenalkan perkataan para ulama berkaitan dengan masalah tayamum. Berkaitan dengan masalah tayamum. Nah ini tayamum. Yang jelas tayamum adalah merupakan kehususan dari umat ini. Sesuatu yang disyariatkan kepada kaum muslimin dan tidak disyariatkan kepada sebelum kita. Nah, dan saya ingin mengisyaratkan bahawa para ulama telah menjelaskan dan dijelaskan dalam Al-Quran bahawa umat islam dinamakan khairu ummah. Yaitu merupakan umat pilihan, umat terbaik. Kenapa umat ini dinamakan umat pilihan? Sebab umat ini adalah umat yang mampu memikul agamanya. Umat yang mampu mengamalkan agamanya. Kenapa umat ini mampu dan memikul agamanya? Karena agama ini mudah. Dan dinul Islam ini adalah mudah. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat mudah bagi umat ini. Sehingga tatkala umat ini melaksanakan apa-apa yang ada dalam kandungan agama ini dan konsep-konsekuensi yang ada di dalamnya maka umat ini dinamakan khairu ummah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bahawa. Disyariatkannya Tayamum, maka ini memiliki sebab turunnya ayat Tayamum. Sebab turunnya ayat Tayamum, yaitu kisahnya ketika terjadi peperangan, ya, itu peperangan dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Guswah Bani Mustolik. Ya. Guswah Bani Mustolik. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kehilangan kalungnya. Jadi kehilangan kalungnya. Lalu sekelompok para sahabat diperintahkan untuk mencari kalung tersebutnya. Dan ini disebutkan dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Maka mencari kalung tersebut sehingga datanglah waktu sholat dan mereka tidak mendapatkan air. Ya, mereka tidak mendapatkan air. Lalu diriwayatkan bahwasanya mereka salat dengan tanpa tayamum dan dengan tanpa wudu. Kemudian dihabarkan kepada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bapaknya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha marah ya. Kemudian setelah itu turunlah ayat tayamum ya. Itu turunlah ayat tayamum Ya. Turunlah ayat Tayamum dan di sini juga ya Barokah Ali Bakri Ali Abi Bakrin yaitu salah satu Barokah yang timbul dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu talanhu dimana dengan sebabnya turun beberapa ayat turun beberapa hukum ya, turun beberapa syariat ya, yang mulia termasuk ini ayat Tayamum ya, termasuk ini adalah ayat Tayamum. Kemudian Malik membawakan hadis yang pertama dan kita akan membahas hadis yang pertama. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala an Imran bin Husain radhiyallahu taala dari Imran ibn Hussein semoga Allah taala meridhoi kepadanya. Qala anna Rasulullah sallallahu wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum Bwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menyendiri, artinya memisahkan diri, tizal dari jamaah. Jadi dia menyendiri, <tuh -tuh> lam yusali fil kaum, ia tidak sholat bersama jamaah, dia tidak sholat bersama manusia, bersama para sahabat yang dimaksud dalam waktu itu, itu bersama para sahabat faqala maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya fulan wahai fulan ma manaka antu fil qaum apa yang menghalangimu agar kamu salat bersama kaum qala asobatni janabah walama aku ya junub dan aku tidak mendapatkan air artinya terkena junub dan tidak ada air faqala alaikal sa'idi fa innahu Maka Rasulullah s.a.w. menjawab dan menjelaskan, sesungguhnya cukup bagimu apa <coughs> menggunakan as-sa'id yaitu di sini adalah qulu masaid alal wajhil ardi. Jadi setiap yang mengepul di atas bumi ya. Min turabin aw ramlin aw ila ghuridali. فَإِنَّهُ يَقْفِدْ maka sesungguhnya itu adalah cukup bagimu jadi hendalah kamu mengambil so'id jadi alai kabir so'id hendalah kamu menggunakan so'id sesungguhnya itu adalah cukup bagimu nah ini adalah hadis hadis yang mulia hadis yang pertama dari Imran Ibn Hussein radhiyallahu اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ Imran Ibn Hussein radhiyallahu اللَّهُ تَعَلَىٰ ini seorang sahabat Mulia, dimana beliau ya, masuk Islam itu hampir bersamaan atau bisa dikatakan bersamaan dengan Abu Hurairah pada hari Khaybar. Jadi sekitar 3 tahun <coughs> mendekati wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imran Ibnu Hussein ini. Walaupun beliau adalah termasuk orang yang ya, bukan termasuk awal dari para sahabat masuk Islam. Tetapi Imran Ibn Hussein memiliki kelebihan. Beliau dikatakan min ulama'i sahabat. Yaitu termasuk di antara ulama para sahabatnya. Jadi termasuk ulama para sahabat. Dan termasuk orang yang faqih. Ya. Di masa para sahabat. Bahkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu pernah mengutus beliau ke negeri Basrah untuk mengajarkan fikih kepada mereka. Artinya untuk mengajarkan din kepada ahlu Basrah. Ini tentang Imran ibnu Husain radhiyallahu taalaanhu ya. dan ini kedudukan beliau. Jadi kedudukan beliau dan banyak para sahabat yang apa para tabiin yang mengambil hadis darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusallifil qaum wa qala ya fulan ma manaka di sini ada permasalahan yang sangat penting bagi kaum muslimin terutama talibul ilmi terutama seorang dai dan seterusnya ya tentang apa yang diperbuat oleh Nabi saw dalam hadis ini. Roa rojulan mak lam yusali fil kaum. Fakalah yafulan ma manakah antusali fil kaum. Di sini ada satu pelajaran. Pertama, bahasanya. Tizal dari jamaah ya, itu akan mewariskan riba, akan mewariskan di dalam hati seorang mukmin yang dinamakan dengan suudon, jadi akan mewariskan bagi seorang mukmin keragu raguan dan suudon. Sepuluh di sini dilihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya, maka ada orang yang tidak mengikuti sholat. Maka di sini ada dua ihtimal, jadi dua kemungkinan, yang dua kemungkinan ini berada dalam bentuk yang menyelisi syariah, ya, ataupun sesuatu yang menyebabkan keraguan. Yaitu yang pertama. Jadi tidak bersatunya orang ini dalam kaum. Ima yahtamil anahu munafik. Ini yani, rojulun munafik. Ima dimungkinkan bahawa orang ini adalah munafik. Ya. Sebab dia tidak mau bersatu. Ya. Tidak mau berkumpul. Dengan jamaah. Rojulun munafik. Fihi syaih. Atau dimungkinkan di sini. Ya adanya al-bughd adanya satu kebencian dari orang itu terhadap ya di sini imam salat sehingga ia tidak mau untuk salat di belakangnya tidak mau untuk bersatu dan salat di belakangnya maka ya nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan ya prasangka yang ada dalam hatinya ini kau boleh is daril hukmi alei, maka sebelum ia itu mendatangkan hukum kepadanya, ya imam menghukumi salah satu di antara yang tadi, ya, maka nabi shallallahu alaihi wasallam menerima apa mencari tahu sebab, ya, yaitu istipsar terlebih dahulu. Dan ini salah satu bentuk ya kehati-hatian ketika kita itu akan menghukumi saudara kita, akan menghukumi teman kita. Akan menghukumi saudara kita dan menghukumi teman kita Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Faqala Nabi sallallahu ya fulan, ma manaka antu sholiyafil Di apa yang menghalang kamu untuk salat bersama kaum? وهذا ايضا min tariqati ta'lim dan ini juga adalah termasuk cara mengajarkan Karena Nabi SAW Lam Yagbab Wana Nabi SAW tidak murka terlebih dahulu Dan langsung murka dan langsung memarahi orang tersebut Berangkali mungkin kalau saya gambarkan Dasar kamu munafik Dasar kamu hatinya jelek Dasar kamu adalah suudon sama teman atau dan sebagainya tetapi Nabi Alaihi Wasallam mencari tahu Apa penghalangnya Apa penyebabnya Ini satu pelajaran buat kita Bahawa Apabila bersama muslim Sesama muslim Maka mesti kita Yang paling pertama dan utama Menerapkan di dalam hati kita adalah husnudon Yaitu baik prasangka Dan apabila dalam hati kita ada timbul Kecurigaan kepada saudara kita sesuatu yang membuat kita ragu tentang orang ini dan apa yang diperbuatnya maka di situ harus adanya yaitu meminta penjelasan dan tafsir terhadap apa yang diperbuatnya dan ini salah satu hal yang diperlukan bagi seorang mukmin. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, mana kaentos seliafil kaum? Apa yang menghalang kamu untuk kamu solat bersama kaum? Dan di sini juga menunjukkan bahwa terlarangnya tizal dari kaum. Bosnya apabila berkumpul satu kumpulan, lalu seseorang itu memisahkan diri, ataupun dua orang memisahkan diri dari kaum dari jamaah. Termasuk ini juga telaran apabila seorang berkumpul dalam satu makanan lalu dia makan sendiri impiannya. Ketika adanya pembicaraan lalu dia berbicara sendiri memisahkan diri dari jamaah Maka tidak boleh Bahkan nanti di dalam bab sholat akan datang tentang Apabila seseorang datang ke satu majelis yang sholat Kemudian kaum sedang sholat dan kita telah sholat Maka juga dianjurkan kita solat bersama imam ataupun bersama imam rawatib dan bersama jamaah solat tatawuh. Walaupun kita telah solat di rumah solat wajib. Ya. Maka ini satu faidah yang sangat berharga. Fakalah asobatni janabah walama. Ya. Maka beliau mengatakan ataupun Orang itu mengatakan, aku terkena junub. Aku junub walama dan tidak ada air. Qala'alaika bisra'idi fa'innahu yakfi. Adalah kamu menggunakan so'id, maka itu adalah cukup bagimu. Nah, di dalam hadis ini, ada tiga permasalahan penting. Ya, yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Permasalahan yang pertama ucapan sahabat itu asobat menjadah walama. Saya akan menyoroti dulu kauluhu walama tidak ada air. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang sebab bolehnya tayamum. Yaitu mata yubahud at tayamumu. Kapan dibolehkan tayamum? Jadi kapan dibolehkan apa tayamum? <coughs> ya. Maka di sini Seolah-olah menjelaskan walama Tidak ada. Kemudian Rasul membolehkan tayamum. Maka memberikan makna bahawa. Bolehnya tayamum. Inda faqdilmai. au inda indima ilma. Ketika tidak ada air. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Fa'ilam tajiduma'an fatayamma muswa'i dan tayyibah. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka apa? Tayamumlah. Jadi, tidak ada. Ketika tidak ada air. Tetapi para ulama menjelaskan dan menjabarkan. Di mana bisa disimpulkan bolehnya tayamum dengan dua sebab. Yaitu. Indah fakdilmaih. Yang pertama ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air. Tidak ada wujud air. Ya. Yang kedua Inda adamil qudrati fi istimalihi. Ini yani, Inda adamil qudrati fi istimalihi. Yang kedua ketika ia tidak mampu untuk menggunakannya. Ada airnya tapi tidak mampu, tidak bisa menggunakannya. Maka dalam istilah para ulama mengatakan Wujuduhu kaadamhi, adanya seperti tidak ada adanya, adanya seperti tidak adanya. Nah, maka adapun tentang permasalahan bolehnya tayamum ketika tidak ada air, ya. maka ini jelas ya berdasarkan dalil Quran, sunah dan ijma'nya, sebagaimana tadi dikatakan. Nah, tetapi kita akan jelaskan tentang masalah tidak ada air Dan ini diteliti oleh para ulama dan kita akan mentafsil tentang tidak ada nah. Tidak ada air ya Baik bagi musafir ataupun yang mukim Maka ini kalau dilihat ada beberapa jenis Jenis yang pertama Bi'an lam yajidhu aslan Yaitu tidak mendapatkan sama sekali Jadi airnya tidak ada Maka ini tidak ada perbedaan Di kalangan para ulama bahwa seorang mukmin tayamum saja Jadi tayamum saja Maka dia bertayamum <tuh> Tidak wuduk Dia adalah bertayamum Ketika tidak ada air Tetapi yang kedua Dimungkinkan apa? An yajidal ma'a walakin la yakfi yang kedua mendapatkan air tetapi tidak cukup. Bagaimana? Apabila orang mendapatkan air tetapi tidak cukup. Tetapi apa tidak? Tidak cukup. Bagaimana baginya? Apakah ia bertayamum? Kemudian juga dia menggunakan air secukupnya? Yang umpanya sekarang ya air tersebut cukup untuk mencuci muka dan mencuci tangan. Tapi tidak bisa untuk mengusap kepala dan mencuci kaki. Nah, apakah dia menjama menggabungkan antara tayamum dengan wudu, atau dia wudu saja, walaupun sebagian, atau dia tayamum saja? Nah, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, ya, sepertinya mungkin ya dikatakan ini permasalahan sepele, tetapi Ya, kalau kita teliti, para ulama menjelaskan masalah ini. Nah, maka para ulama dalam hal ini ada tiga pendapat. Tetapi dalilnya sama. Tetapi tatbik dalil-dalil akan berbeda. Yaitu pendapat yang pertama yang mengatakan menjama, menggabungkan. Antara kalau ada air tapi tidak cukup, maka para ulama, dan hal ini juga dikuatkan oleh Syed Ibn Usaimin dalam petawanya, ya dan para ulama yang lain, bahwa ia menjama, mengumpulkan di antara keduanya. Yaitu, dia berwudu semampunya, kemudian, sesisanya itu, diganti dengan tayamum. Ya, tentunya dalam hal ini, menggunakan ayat, firman Allah Ta'ala, ya, dimana, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, la'i kalifullahu nafsan ilahu sahab, fatakulloha, mastata'atum, ya, kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sekemampuan kita. Pendapat yang kedua. Yang mengatakan. Ya, bahwa baginya adalah tayamum saja. Sebab katanya tidak ada di dalam syariat penggabungan antara kedua. Antara al-badal wal-mubdal minhu. Antara yang mengganti dan yang digantinya gitu tidak dapatkan di dalam dalil syar'i secara khusus. Dan ada oh, pendapat yang ketiga di antara para ulama yang mengatakan yaitu apabila air itu artinya bisa digunakan untuk kebanyakan anggota wudu, misalnya sekarang bisa untuk mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, hanya kaki saja, maka sebagian para ulama mengatakan ya wudu saja tidak mesti tayammum. Dan apabila cukup hanya untuk mencuci muka, tidak mampu untuk mencuci tangan, mengusau kepala, maka itu tayamam saja. Sebab para ulama mengatakan di sini mengambil juga kaedah umum. Al-hukmu alal-aglab. Jadi hukum itu kepada yang golib. Jadi hukum itu kepada yang golib, hukum itu kepada yang umum. Nah, Maka ketika pendapat ini memang dalilnya ada. Dan dalilnya juga artinya mutakoribah berdekatan dan seolah-olah dikatakan mutasawiyah sama ya. tetapi wallahu alam ya, yang paling kuat dan itu berdekatan kepada seluruh dalil maka apa yang dikuatkan di antara ulama takhirin hari ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala maka menggabungkan dengan wudu dengan apa dengan tayamum apabila mendapatkan air tetapi tidak mencukupi ya. Wallahu taala dan masalah ini khilaf ya. terjadi perbedaan tadi di antara para para ulama. Kemudian yang ketiga an yajidal walakin yahtajuhu. Ya. Yang ketiga jenisnya adalah orang yang mendapatkan air tetapi ia membutuhkan air itu. Yani lihajati, lihajatihi. Yaitu untuk keperluan dirinya. Ya seperti untuk minum umpamanya ya, untuk masak umpamanya. Ketika dia pergi, maka di situ ada air dan cukup untuk wudu. Tetapi air itu dibutuhkan untuk minum, dibutuhkan untuk makan, untuk masak umpamanya. Maka dalam hal ini ya, apabila memang seperti itu, maka baginya tayamum. Sebab hukum seperti ini adalah kembali kepada kaidah wujuduhu ka'adamihi. Jadi Adanya seperti tidak adanya. Jadi adanya seperti apa? Tidak ada tidak adanya. Jadi apabila membutuhkan baginya. Ya. Dan ini telah dikisahkan juga dalam hadis tentang sahabat yang membawa air ke laut. Lalu ragu akan menggunakan air laut. Ya. Maka di situ menunjukkan bahwa dalam kisahnya apabila ia minum maka dia tidak bisa wudhu. Apabila wudhu maka dia tidak bisa pak Tidak minum. Ya. Maka di situ menunjukkan bahwa bolehnya apa tidak menggunakan air ketika ia membutuhkan air itu untuk kebutuhan doruria. Doruria itu kebutuhan yang berkaitan dengan masalah hidup dan matinya seorang mukmin. Nah ini yang yang ketiga, yang keempat yaitu ia melihat air. Lakin khofa at toriki ilai. Ini, lagipun khafa aktorik ilai. Dia melihat air dan dia tahu umumnya sekitar apa, 500 meter ataupun mungkin 1 kilo dia tahu di situ ada air. Dia bisa berjalan ataupun dia mungkin 200 meter ada air di situ, ada mata air. Tetapi ia takut berjalan mendapatkan air tersebut. Nah, ini hanya para ulama agar kita tidak apa terbayang semuanya kita. Dijelaskan dengan tafsir oleh para ulama. Ya, seperti mungkin di jalannya tiba-tiba ada harimau sedang berjalan-jalan atau bagaimana ataupun mungkin di situ ada musuh, ya. Atau di situ ada perampok dan sebagainya. Itu dimungkinkan ketika kita dalam satu perjalanan. Ya. Takut berjalan kepadanya. Maka kaum ke muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga boleh tayamum sebab wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Jadi adanya seperti tidak adanya. <tuh> Nah, kemudian para ulama menyebutkan poin yang kelima yaitu an yakunal ma baidan an yakuna makanul maib yang kelima ya tempat air itu jauh Nah di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ya, bahwa Para ulama kenapa membahas tentang masalah jauh ataupun dekat untuk mencari air? Sebab di dalam ayat Al Quran dan dalam hadis, ya, menunjukkan bahawa tayamum itu baca tolab. Jadi tayamum itu setelah mencari. Sebab kata-kata para ulama menjelaskan termasuk para ulama tafsir kata-kata fa'ilan tajidu. Maka itu baca tolab. Jadi kalau dikatakan tidak mendapatkan, maka itu apa? setelah apa setelah mencari dan sebagian para ulama juga menggunakan kaidah umum malah yaiti mauluwa jibu wajib jadi kalau diperintahkan untuk berwudu dan menggunakan air maka menunjukkan asalnya mencari air itu adalah diperintahkan ya. tetapi di sini dikatakan awbaid para ulama mengatakan jauh nah tetapi jauh ini kan sulit untuk untuk apa untuk menentukan jauhnya sehingga para ulama itu ia ya, berbeda-beda pendapat tentang masalah jauh gitu. Apakah itu satu mil Apakah bagaimana, bagaimana, berapa kilo gitu. Memang para ulama Berbeda pendapat dalam hal itu Tetapi pendapat yang roji kembali kepada uruf Dan hakikat yang Menimpa kepada seseorang Artinya uruf itu Ya mungkin saja kan, kalau sekarang ee, Apa, dulu Dua kilo bisa dikatakan jauh Lima kilo bisa dikatakan jauh Tetapi sekarang kalau menggunakan mobi lumpuh Maka satu ketika yang jauh itu menjadi dekat hari ini. Gitu ya. Uruf. Ya, uruf. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka yang paling mudah di dalam hal ini dobitnya kepada masyakkah. Masyakkah. Artinya apa? Artinya sesuatu yang memudahkan kepada seorang mukmin Kepada kita semua ya. Dan kalau kita itu sekarang tidak mampu untuk menunjukkan jauh dan dekatnya gitu kan. Tetapi apa? Kembali kepada urup kembali kepada masyakoh yang timbul dalam orang itu. Ya. Dalam arti apa? Kalau orang itu mampu mengambil air. Ya. Dan bisa untuk mengambil air, maka asalnya ikhtiyat dia harus mengambil air. Dan tidak boleh tayamum ketika datang waktu sholat itu. Karena di rumahnya tidak ada air, umpamanya. Padahal dia bisa mengambil air, umpamanya dalam jarak umpamanya 500 meter. Ya. Tetapi terkadang juga dilihat dari umpamanya mashakkah, di mana kadang-kadang orang ditimpa rasa sakit umpamanya sakit, dia tidak bisa berjalan untuk mengambil air. Mengambil air. Maka walaupun ada air dalam waktu jarak 100 meter, maka baginya adalah sepertinya tidak ada air. Nah, tidak ada apa? Tidak ada air, baginya. Oleh sebab itu lihat di dalam ayatnya itu Allah Taala menjelaskan wa in kuntum ala safarin sebab orang yang paling tidak bisa untuk meng apa mengadakan air adalah dalam kondisi ia bepergian dalam kondisi ia apa sakit ya dalam kondisi apa sakit maka ringkasannya apa kesimpulannya bahwa yang berkaitan dengan jauh dan dekat ini kembali kepada kebiasaan yang ada dan kembali kepada masyarakat yang menimpa kepada orang itu. Artinya kesulitan untuk mengadakan air itu dan mengambil air itu. Sebab kembali tadi. bahwa inti disyariatkan tayamum itu. Untuk mendatangkan kemudahan kepada umat ini. Untuk mendatangkan kemudahan kepada umat ini. Nah. Ini. <tuh> apa. Berkaitan dengan masalah tidak ada. Nah. Kemudian ada poin yang keenam berkaitan dengan masalah tidak ada. Yaitu ada tetapi harus dibeli. Jadi ada tetapi harus dibeli. Ada tetapi harus dibeli. Apakah orang disyariatkan untuk membeli air untuk kudu? Jadi untuk kudu atau bagaimana? Jadi ya umpamanya tidak ada air. Tetapi ada orang yang jual air tapi ada orang yang menjual air. Maka dalam hal ini apabila orang memiliki mal, ya, kelebihan dari kebutuhannya, ya, Jadi memiliki uang kelebihan dari kebutuhannya, ya. Maka ikhtiyat baginya artinya untuk ikhtiyat, kehati-hatian baginya adalah membeli air. Sebab ya jelas kepada nas yang lain itu ka'idah umum juga malayatimul wajibu ilafi pahuwa wajib. Demikian juga ayat tadi fa'ilamta jidu ma'an. Tetapi apabila orang itu tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk menukar air tersebut. Ataupun yang dimaksud adalah harta dari kelebihan kebutuhannya. Maka baginya adalah tayamum. Maka baginya apa? Tayamum. Jadi maka baginya apa? Tayamum. Maka ini adalah masail-masail. permasalahan masalahnya yang tadi dikatakan walama. Tidak ada apa? Tidak ada air. Ya. Yang kedua adalah adamul kudrah. Adamul istu'afistimalihi. Ah Tidak ada kemampuan untuk menggunakannya. Ya. Dan ini ada beberapa jenisnya Jadi ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah. Almarid. Orang yang sakit, ya, jadi sakit. Orang yang sakit. Kemudian apa? Wajahalpu dan dia merasa takut. Ziadatumarolihi, yaitu bertambah sakitnya. Alwajahalpu alhalak, ataupun ia takut kematian. Maka. Ijma para ulama bahwasannya itu Dibolehkan baginya untuk bertayamu <coughs> Adapun ayat-ayatnya Termasuk tadi ya. Wa inkuntum marubo awa ala safarin Fa ilam tajidu ma'an patayamamu uh, Kemudian apa uh, Disebutkan uh, Keluar dari wasadah kemudian bersentuh Kemudian tidak mendapatkan air Maka bertayamumlah ya. Kemudian Juga Secara dalil umum wa ya. la tulqu bi aidikum ila jadi ini tidak boleh seorang mumin untuk menyeret dirinya kepada kecelakaan di orang yang sakit diperbolehkan tetapi tentunya tidak semua sakit ya. yang dimaksud sakit yang berkaitan dengan mabarat kepada jasadnya kepada dirinya ya. dengan sebab wudu ataupun mandi yang kedua bukan sakit tetapi khawfum minal marad Masalah Indashidatilbahriwanahui, Indashidatilbardiwanahui. Orang yang merasa takut akan sakit dan takut celaka dengan sebab cuaca yang sangat dingin. Jadi cuaca yang sangat apa? Dingin. Umumnya dingin sekali. Apabila dia apa mandi umumnya kena junub ataupun dia berwudhu, maka dia akan pingsan. Maka dia akan sakit setelah itu. Tetapi tentunya di sini kembali kepada keyakinan orang dan bukan ya karena cuaca dingin lalu dia bertayamum. Mesti ada rasa takut <coughs> kepada sakit yang itu diprediksi akan memang timbul menimpa kepada dirinya. Ya adapun apa, adapun hanya dingin, maka di dalam hadis dikatakan bahwa salah satu bentuk penyebab masuk surga adalah isbagul wudhu ibl makroh yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi kita itu berat, ya. ya. Maka ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga termasuk tidak mampu adalah al ajiz ant, anistimalil ma, yaitu orang yang tidak mampu ya. menggunakan air, seperti orang yang di penjara umpamanya ada air tetapi dia tidak bisa bergerak. Jadi dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air. Ya dalam arti dia bukan sakit ini, tetapi seperti orang yang di penjara ataupun orang yang dirantai, umpamanya mahbus orangnya itu ditahan. Datang waktu sholat, maka dia tidak bisa untuk mengambil airnya, maka dia bertayamum dengan dinding adhamun, dan sebagainya. Maka ini diperbolehkan baginya. Jadi apa diperbolehkan baginya? Sebab apa dia? Seolah-olah masuk kepada yang tadi. Wujuduhu kaadamihi. Ya, wujuduhu kaadamihi. <coughs> ya. Seperti dimungkinkan umpamanya. Sakit. Tetapi bukan sakit berkaitan dengan air. Seperti umpamanya lumpuh. Ya. Maka. Dia tidak bisa mengambil air. Ketika datang waktu sholat. Keluarganya tidak ada. Gitu. Padahal air ada. Tetapi dia tidak bisa berak untuk mengambil air. Sedangkan sholat telah tiba. Maka dia diperbolehkan untuk apa untuk tayamum dalam hal ini ini dibolehkan untuk tayamum dalam hal ini nah kemudian ada permasalahan penting berkaitan dengan masalah ini annisyan anilma orang yang lupa ada air ya diumpamakan ya nisyan bisa saja di rumah bisa saja ketika bepergian orang yang lupa Ya datang waktu sholat dia tidak ada air dia lupa gitu bahwasanya di sana ada satu ember air punya ada satu jelikan air umpamanya ya dia lupa ma atau dia lupa tempatnya ya, orang sedang berpergian umpamanya ke gunung dia tak tahu bahwasanya di tempat ini ya sekitar mungkin 10 meter ada air ada mata air di situ ada sumur lalu dia lupa bahwasanya di situ ada air. Maka dia sholat dengan tayamum. Setelah sholat lalu dia ingat bahwasanya di situ ada apa? <tuh> ada air. Ya. Kemudian setelah ia sholat juga maka ia ingat bahwasanya di rumah itu ada seember air, ada satu jeli air, cukup untuk sepuluh orang wudu bahkan rupanya. Nah, apakah dia itu mengulangi lagi sholatnya atau dia itu tidak wajib untuk mengulangi lagi sholatnya? Maka pendapat yang roji kalau lupa tentang air gitu, Kalau lupa tentang air Maka di dalam hal ini para ulama telah menjelaskan Bahwa karena lupa dari syarat Maka ini adalah baginya untuk mengulangi lagi Solatnya Dan dia berwudu Dan dia apa? Dan dia solat lagi Kenapa? Sebab Iya, tetap air itu dikatakan ada, hanya lupa gitu. Hanya dia apa, lupa. Hanya dia apa, lupa. Dan ini berkaitan dengan ada dan tidak ada, ada apa, air. Jadi kita harus membahas ini dari kalimat walama. Ya. Jadi walama tidak ada air. Ya. Jadi artinya kalau orang lupa, lalu dia ingat, maka dia itu apa, e, wajib mengulangi lagi sholatnya dan dia berwudhu. Kenapa sebab dia lupa dari syarat. Ya. Ini akan syaratnya. Ini e, juga pendapat yang dirujikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Zadul Mustaqna. Dalam kitab Syarah Zadul Mustaqna. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ini banyak sekali masalahnya. Dan kita wajib untuk mengenal masalah-masalah ini. Jadi mengenal masalah-masalah ini. Tadi saya telah jelaskan dalil kaidahnya. Jadi dalil dan kaidahnya. Kemudian sekarang apa? Orang yang sholat dengan tayamum. Lalu setelah tayamum. Setelah sholat. Maka ia mendapatkan air. Jadi mendapatkan air setelah tayamum. Jadi mendapatkan air setelah apa? Tayamum. <tuh> Yaitu mendapatkan air setelah tayamum. Nah, orang yang mendapatkan air setelah tayamum, jadi orang yang mendapatkan air setelah tayamum, ya, berkaitan dengan solat, maka ini ada tiga bentuk. Yang pertama aniyad al-ma fi asna is yang pertama mendapatkan air ketika dalam waktu solat. Nah, kita berikan contoh. Seseorang tayamum karena ia tidak mendapatkan air umpamanya seharian apa pdaimnya mati kemudian apa e, listriknya mati sanjo tidak jalan ya sumur tidak ada di bak juga habis datang waktu sholat subuh maaf datang waktu sholat duhur umpamanya berikan contoh yang mudah dan lebih mendekati untuk dimengerti nah, ketika ia itu sholat Tiba-tiba listrik apa hidup. Dan keran berjalan. Jadi dia tahu air itu ada. Ya. Air menjadi ada. Dan dia melihat hadirnya air. Nah, apakah ia harus membatalkan sholatnya. Lalu ia berwudu Atau dia meneruskan sholatnya. Lalu ia meneruskan apa? Sholatnya. Nah. Maka. Pendapat yang benar bahwa dalam masalah ini ia membatalkan sholatnya. Kenapa? Sebab adanya air itu membatalkan tayamum. Jadi di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda dan menjelaskan kepada kita dalam ayat yang tadi juga, Fa'ilam Tajidu Ma'an. Nah. Kemudian dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, As-sa'id wudhu'ul muslimi wa yajidil ma' asrusinin fa idza wal yumsahu bisyarotahu Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Abu Hurairah riwayatkan oleh Imam <coughs> Buzar dan yang lainnya di mana dikatakan as-sa'id artinya setiap yang mengepul ke bumi di atas bumi maka itu adalah merupakan wuduhnya bagi orang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air 10 tahun ya apabila ia mendapatkan air maka bertakwalah kepada Allah dan berwuduklah kita artinya paleumis sabasharotahu artinya sentuhlah anggota badannya dengan air nah, maka di sini apa apabila batal yaitu syaratnya Maka secara otomatis batal yang disyaratkannya itu apabila syaratnya itu adalah batal, dimana syarat sholat adalah taharoh di sini batal maka otomatis ya sholatnya juga adalah batal Jadi sholatnya adalah apa batal maka ini eh, pendapat yang rojihul ulam dengan nas-nas ya tadi nas-nas <kuh> yang tadi dan para ulama mengatakan apabila batal syarat yang disyaratkannya juga apa secara otomatis batal. Yang kedua, An yajidal ma'u Bada intihai waktis sholati. Bada intihai waktis sholati. Yang kedua, Mendapatkan air setelah keluar waktu sholat yang kita sholat dengan tayamum. Nah, kita ketahui imponannya waktu sholat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang seseorang sama panjangnya. Nah, Maka ia solat dengan tayamum. Setelah datang waktu asar, maka dia mendapatkan air. Apakah solat zuhurnya wajib diulangi dan wajib berwudu? Maka ini ijma para ulama baginya tidak wajib untuk mengulangi wudu dan solatnya. Jadi tidak wajib mengulangi wudu dan solatnya. Ya, karena <tuh> telah di luarnya. Nah. Yang ketiga disinilah pembicaraan para ulama yaitu apa An yajidal ma'a Pi waktis solati Yaitu mendapatkan air Masih dalam waktu solat Jadi kalau tadi umumnya solat Pada pukul 12.04 umumnya waktu duhurnya waktu itu Lalu dia mendap solat Dengan tayamum Solat dengan tayamum ya. Lalu setelah ia menunaikan Solat setelah salam Kemudian berjalan, lalu dia mendapatkan air. Apakah wajib bagi dia untuk mengulangi sholat dan wuduhnya? Bagaimana? Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mengulangi, ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang rajih tidak wajib mengulangi sholatnya dan tidak wajib mengulangi apa wuduhnya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih ya. yang dijelaskan Di dalam satu kisah Itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya. ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud oleh Imam Nasa'i ya Bunyinya kharaja rajulan fi safarin fa khadaratis salatu wa laysa ma'hu mamaun fatayamma ma sa'idan tayyiban fa solaya thumma wajada al-ma'afi waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu awalam yu'id al-akharu thumma ataya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lahu faqala lilladhi lam yu'id asbata sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lak ajru marratayni rawahu abu daud kunna saywagar dari Abi Sayyid Al-Hudri, semoga Allah telah meredih kepadanya. Telah keluar. Pergian dua orang. Ya. Maka datanglah waktu sholat. Dan tidak ada air bersamanya. Maka kedua-duanya tayamum. Lalu kedua-duanya sholat. Lalu mendapatkan air. Masih dalam waktu sholat. Bukan ketika sholat. Artinya waktu sholat yang telah ditetap masyarakat. Maka salah seorang di antara mereka. Mengulangi lagi wudu dan sholatnya. <tuh> yang lainnya tidak mengulangi. Maka, Nabi, maka keduanya apa datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya. Istibsar meminta penjelasan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi wudu dan sholatnya. Al-subtah sunnata wa ajaza'atka sholatuka. Engkau telah sesuai dengan sunnah dan telah cukup sholatmu. Lalu berkata kepada yang lain bagi kamu dua ganjaran. Jadi kepada orang yang mengulangi sholatnya, maka Rasul mengatakan bagi kamu dua ganjaran. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang sholat dengan tayamu, kemudian setelah menunaikan sholat mendapatkan air, maka hadis ini mengisyaratkan bahwa ia tidak usah mengulangi sholatnya dan wuduhnya. Maka cukup baginya. Kenapa? Sebab dalam hadis ini dikatakan orang yang mengulangi sholatnya itu sebegin dengan sunnah. Sedangkan orang yang mengulangi sholat, maka dia mendapatkan dua ganjaran. Ya kenapa? Karena istihadnya salah. Gitu. Sedangkan istihad yang tidak mengulangi sholat benar. Kenapa dikatakan mendapatkan dua ganjaran? Ganjaran yang pertama, ganjaran sholat yang pertama. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran dari istihadnya yang salah. Sebab kalau dia itu benar istihadnya, maka baginya dua ganjaran. Sehingga bisa dikatakan mendapatkan tiga ganjaran. Gambaran dalam hadis ini. Tetapi manakala ia salah istihannya. Dan yang benar adalah yang tidak mengulangi sholatnya. Maka Rasul mengatakan yang tidak mengulangi sesuai dengan sunnah. Nah ini berkaitan dengan apa? Dengan mendapatkan apa? Air setelah apa? Sholat. Jadi ini tentang pengulangan. <tuh> Jadi menunjukkan bahawa apa? E, ini satu hal yang sangat penting untuk kita apa perhatikannya. Di dalam makna hadis ini itu istimbat yang kita bahas dan masalah yang kita bahas Yang kedua dan di sini juga masih ada nanti kita akan tampahkan dalam pertemuan yang akan datang, qala ashabat ni janabah. Di sini menunjukkan bahwa at tayammum lil hadasil akbar wa yakunu lil hadasil asghar. Di dalam masalah ini menunjukkan bahwa tayammum adalah untuk hadas besar. Sebagaimana tayammum itu adalah untuk hadas kecil. Ya. Dan ini diriwayatkan dari para ulama, sahabat, para tabiin, para tabiin, tabiin dan para ulama bahwasannya tayamum itu untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Walaupun ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan tayamum itu hanya untuk hadas kecil, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar telah kembali dari pendapatnya kembali ke pendapat jumhur kebanyakan para para ulama. <tuh> Dan yang menunjukkan bahawa senyataayyum itu untuk hadas besar ya secara automatik untuk hadas kecil. Maka pertama dalil Quran, yaitu dalam surat Al Maidah, Allah Taala berfirman, Wa in kuntum junuban patoharu. Apabila kamu ka junub maka bersuci lah. Lalu setelah itu disebutkan tayyum, maka menunjukkan bahwa tayyum adalah untuk hadas besar juga. Demikian juga tafsir yang mengatakan awalamastumunisa. Ya, di mana Abdullah bin Abbas mengartikan awlam astumani dan Abdullah bin Mas'ud itu adalah jima, maka secara otomatis bahwasanya tayamum untuk hadas besar. Juga bukan hanya untuk hadas apa? hadas kecil. Kemudian hadis ini dan hadis yang kedua juga yaitu hadis apa? <coughs> Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Adapun sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum hanya untuk hadas kecil, ya, maka itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lemah. Jadi Tayammum untuk hadas besar. Sebagaimana tayammum itu untuk hadas kecil. Ini masalah yang kedua. Dan ini masalah yang mudah sekali insya Allah. Masalah yang ketiga. Qala alai kabis so'id. Alai kabis so'id. Nah sedangkan di sini ada permasalahan pentingnya. Dan ini pembahasan yang terakhir yang saya akan bahas dalam pertemuan ini. Sebelum kita membuka soal jawab. Mal muradu bis so'id. Apa yang dimaksud dengan so'id di dalam ayat ini ataupun di dalam hadis ini maaf alaikabisaid ataupun dalam ayat Al-Qur'an Fatayammus Sa'id dan Thayyibah maka para ulama berbeda pendapat kepada kaul kepada dua kaul <coughs> apa yang dimaksud dengan Sa'id di sini eh nah. sebagian para ulama mengatakan al bis Sa'id huat turab fakat Bahwasannya yang dimaksud dengan So'id adalah Turob hanya tanah saja Tanah ya. Sebagian para ulama mengatakan Umum Kuluma So'ida an wajil ardi Romlan Turoban Hajaron Maka mencakup Setiap yang berada di wajah bumi Setiap yang mengepul terbang dari wajah bumi Yaitu apa? Bisa tanah ya Bisa pasir Bisa kerikil, bisa batu dan yang lainnya Maka ini yang dimaksud dengan apa? Dengan so'id Dengan apa? Dengan so'id Nah Dan yang mengatakan bahwa So'id itu adalah hanya tanah saja Maka ini adalah Pendapat yang dinisbatkan kepada imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi pendapat yang dinisbatkan kepada imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? <coughs> Dimana imam syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa. Lihat dalam surat yang kelima ayat 6. Wa'aidi kum minhu. Ya. Bawasannya min di sini. Yaitu kalimat so'id dan ta'iba. Min di sini dikatakan minnya adalah litab'id. Yang dimaksud di sini adalah juzul ard yaitu apa sebagian dari bumi ini yaitu turab yaitu apa turab Kemudian juga berdalil dengan hadis waju'ilat lana turbatuha waju'ilat turba tuha lana tahura Jadi dalam satu riwayat ya dalam satu riwayat yaitu tentang hadis yang tadi itu hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu yaitu dikatakan wajulat turbat tuha lana tohuro jadi di situ dikatakan bahwa e, penghususan yang dimaksud dengan arat bumi ini adalah tanah saja nah. sedangkan riwayat dari <coughs> yang lainnya seperti dari Imam Malik Rahimahullahu taala ya dan Imam Ahmad satu riwayah juga ya. Kemudian ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala maka yang dimaksud dengan said adalah umum. Yaitu apa kullu ajazail ardh. Yaitu seluruh ya, muka bumi. Termasuk ya batu, kerikil ya, pasir, tanah. Ya. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Jadi pendapat yang benar. Jadi pendapat yang yang benar. Ya. Kenapa? Sebab kuat dalilnya. Pertama. Bahwa. Ya, dikatakan. Oleh para ulama. Ya, ketika nas-nas yang berkaitan dengan tayamum. Itu terjadi dalam beberapa peperangan. Nabi SAW. Ya. Dan diantaranya terjadi dalam Guzwa Tabuk, ya, perang Tabuk. Ya. Kemudian datang ayat ini dan waktu itu para sahabat berada di atas pasir-pasir. <tuh> Maka menunjukkan apa? Tidak hanya tanah, sebab tidak diriwayatkan bahwasanya para sahabat membawa tanah dari daerahnya. Ya. Kemudian yang kedua. Bahasanya para ulama mengatakan asal dari perintah tayamum ini adalah rukhsah. Ini adalah sebagai kemudahan dan meringankan kaum muslimin. Maka sudah dipastikan lagi bahawa bagian dari bumi ini ada yang atasnya tanah, ada yang atasnya pasir, ada yang atasnya batu, ada yang atasnya kerikil. Nah, maka apabila Kebolehan untuk tayamum ini hanya tanah saja maka ini bertentangan dari hikmah disyariatkannya tayamum yaitu apa? Raful haraj mengangkat kesulitan. Sebab kalau begitu orang bisa tayamum itu hanya kalau ia itu ketika berada di atas bu, tanah. Sedangkan apabila ia berada di daerah-daerah yang di situ tidak ada tanahnya maka itu adalah tidak bisa menunaikan tayamum ini dan melaksanakan kemudahan ini. Dan melaksanakan apa? kemudahan ini. Nah, ini salah satu hujah. Salah satu apa? hujah yang disebutkan oleh pendapat yang kedua. Nah. Adapun hujah yang dikatakan oleh pendapat yang pertama bahwasanya minhu itu adalah li yang benar bahwasanya minhu adalah lil ibtida'il ghayah. Ini li ibtida'il ghayah. Yani bahwasanya minhu di situ adalah bukan litabib bukan menunjukkan sebagian dari tanah tetapi ibtidaul ghoyah jadi ibtidul ghoyah itu yang dimaksud di situ adalah eh, di mana orang mengambil bagian dari tanah itu ataupun maaf dari bagian bumi ini bisa tanah bisa pasir bisa kerikil bisa batu maka semuanya adalah ya di situ adalah bagian dari bumi ini dan yang mengatakan bahwasanya riwayat wajulatur batuhalana tuhurah itu sebagai taksis, maka yang benar bahwasanya di situ adalah bukan taksis, tetapi mimba didikri apdoril am, mimba didikri apdoril am. Dan ulama usriun mengatakan didkrobak di apdoril am layu khossi suhu. Jadi menyebutkan bagian perkara yang umum itu bukan taksis. Jadi bukan apa, bukan taksis. Bukan sebuah penghususan. Tetapi menunjukkan di antara bagian dari bumi ini adalah tanah. Gitu. Ya. Dan ini sebagai jawaban dari pendapat yang kedua. Yang mengatakan bahasanya umum. <tuh> Dan lihat di dalam makna hadis juga. Hadis Jabir nanti akan datang. Ayu ma min umati adrokatus salatu fali Maka dalam setibat dikatakan fa indahu masjiduhu watohuruhu demikian juga hadis ini lebih kuat ayu marojulin min umat iadrokatus solat maka orang yang mana saja di antara umatku ia mendapatkan waktu solat maka solatlah maka di tanah dia berpijak maka itulah ia tempat solatnya dan itulah alat untuk bersucinya artinya kalau dia tempat berpijaknya itu adalah Tanah maka dia solat di atas tanah itu dan berwuduk apa bertayamum dengan tanah tersebut dan apabila ia berada di atas pasir maka di atas pasir tersebutlah dia solat dan dia menggunakan untuk tayamum sebab makna hadis ini amat jelas ayat marojul minumati adrokatus salatu falisali fa indahu masyidhuu watahuruhu fa indahu masyidhuu watahuruhu ini E, apa permasalahan dari e, sabda nabi saw alaih kabis royi divain nahu yakfi divain nahu yakfi nah allah alam sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan masalah tayamum dan masa, masih banyak pembahasan yang kita akan bahas termasuk tentang kefiyah bagaimana kita apa bertayamum jadi cara kita bertayamum nah. kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang tapi demikianlah khotbah Islam sesi materi dari pembahasan tayamum hmm. untuk uh, pertemuan pertama kita kami angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang uh, datang melalui penelpon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 020819896543 kami angkat untuk yang pertama dari penelpon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan dari mana ibu dengan. Dari Umukanti di Bekasi. Silakan ibu. Uh, saya mau nanya Pak Ustadz iya. Air ledeng itu Asalnya kan dari air kotor Yang bau Yang berubah berubah warnanya Sesudah diproses hmm. menjadi air yang bening Apakah itu boleh untuk wudhu hmm. Itu aja Pak Ustadz Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Ya intinya kaidahnya apa Al-hukmu yaduru ma'alillah Dan di sini ada hukum yang dinamakan Dalam ilmu fikih Ada istihalah jadi istihalah itu. Togoyurul asya. Min, min syai ila syai akhar. Yaitu dinamakan istihalah itu perubahan satu perkara. Kepada perkara min, dat, min datin ila datin ukhrah. Dari satu dat kepada dat yang lain. Maka eh, apabila sesuatu itu, itu berubah. Dari satu dat kepada dat yang lain. ya, ya, Ima dengan perubahan kimia. Ataupun perubahan tertentu. ya, Maka. Kembali kepada ka'idah umum. Al-hukmu ya ma'al ilati wujudan wa adaman. Artinya hukum kepada sesuatu itu tergantung kepada ilah yang ada di dalamnya. Ya, artinya apabila ilahnya tidak ada. Air itu menjadi bersih. Ilat kotornya, ilat najisnya tidak ada. Maka apa? Air itu apa kembali kepada hukum asalnya. Hukum yaitu air itu suci. Jadi ibu tidak ragu lagi. Ya, apabila diketahui bahwa air ledang itu menjadi suci bersih tidak mengandung bakteri tidak mengandung apa najis dengan sebab apa menggunakan e, alat ataupun menggunakan satu e, untuk merubahnya sebab dalam kaidah tadi al-hukmu yaduru ma al-ilati wujudan wa adaman sebagaimana di dalam kitabul ulum maram juga telah jelaskan tentang e, masalah berubahnya yaitu apa berubahnya eh <tuh> e, Homer menjadi cuka, ya. di mana jumlah ulama ya, ini walaupun ada khilaf Homer itu kan najis itu, sedangkan cuka apa e, suci, ya. sedangkan cuka adalah suci. Maka ya di sini dalam hadis Anas ya, ibnu Malik hmm. radhiyallahu taala, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Khomri itu takhudu khalaqala. E, Rasulitanya tentang bolehkah menjadikan khamar menjadi cuka tidak boleh perbuatan itu ya. Hmm. Tetapi kalau khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya. Hmm. Jadi kalau khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya, berubah dengan apa tidak menggunakan kimia, apa hmm. tidak merub, apa digunakan dengan tangan kita, tidak dengan usaha kita. Maka itu ya, hmm. pertama hukumnya menjadi halal dan yang kedua menjadi suci dan yeah. Di sinilah Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitabnya Bulgul Marom memasukkan dalam bab Izaratun Najasati wa Bayaniha, yaitu bab menghilangkan najis dan yang lainnya. Wallahu taala Selanjutnya untuk uh, yang kedua ada Bapak Khairuddin di Cimanggis. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau tanya, saya uh, sudah pernah gitu ya. Eh payamun, uh, enggak ada air terus eh, tanah dia enggak ada yang bagus gitu kan. Jadi saya pakai ini, eh seperti apa namanya? eh bayam dengan ah, Apa ini ah, Semen gitu. Jadi apa seperti tembok, tembok gitu. begitu Pak ya. Ah, iya. Mm -hmm. Itu enggak boleh terlalu sekang lagi deh. Iya. Dan Daya, kalau boleh dua boleh ditanyakan. Iya silakan Pak satu lagi. E, kalau habis wudhu itu apa sholat sunah wudhu Atau apa sholat e, tahlil masjid? Hmm. Itu aja nih Pak. E, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nah, silakan. Ustaz. Yang pertama tadi. Tapi ya. tadi yang pertama uh, perlu dijelaskan dulu tentang hmm. tanahnya jelek ya apa hmm. alasan tanahnya jelek gitu? Ya, mungkin becek jadi, atau bagaimana mungkin bapak hmm. perlu paham ya yeah. jadi asal tanah itu suci ya hmm. dan boleh bapak untuk bertayamum hmm. selama bapak tidak mengetahui bahwa tanah itu ada najisnya yeah. jadi tidak boleh mengatakan tanah itu jelek ataupun tidak bisa untuk tayamum ya hmm. tetapi hukum asalnya itu adalah suci ya hmm. jadi hukum asalnya adalah apa suci, suci. Ya, tidak boleh mengatakan apa Najis ataupun hmm. mengatakan kotor dan sebagainya. Hukum asalnya adalah suci dan bapak boleh untuk bertayamum dengan menggunakan apa? Menggunakan tanah tersebut. Ya. Yeah. Hmm. Ya. Adapun yang kedua uh, menggunakan apa semen ataupun menggunakan sesuatu. Allah alam ya. Di sini kita lihat nanti termasuk kulu masuk tidak ala wajil Setiap yang mengepul ya termasuk uh, di tembok ataupun di kursi di mana saja. Ya. Ya, maka ini boleh kita untuk apa bertayamum seperti iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah e, bertayamum ya ke dinding ya mm. bertayamum apa ke dinding ya. Jadi yang tadi bapak boleh itu untuk mm. bertayamum. Insyaallah. Topik kedua mengenai e, sholat sunat wudu. Apakah di nah di sini e, apabila nama? seseorang itu mm. sholat ya, apa berwudu mm. lalu dia masuk masjid, apakah dia mendahulukan e, Sholat Syukur Wudu, ataupun dia mendahulukan sholat apa Tahiyatul Masjid. Tahiyatul masjid. Hmm. Maka di sini kita lihatnya. Hmm. Apabila seseorang itu melihat bahwa waktu yang dia miliki itu adalah panjang, hmm. jadi waktu hmm. yang dia miliki itu adalah panjang dari waktu akan sholat wajib ya. Jadi waktu akan sholat wajib. Iya. Yeah. Umurnya sekarang dia masuk masjid. Dan diperkirakan bahwa ikomah itu sebentar lagi. Iya. Maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa boleh bagi seorang itu untuk apa? Untuk melakukan solat dengan dua niat. Artinya niat solat tahiyatul masjid dan niat syukurul wudhu. Jadi niat syukurul wudhu. Sebab di sini apa? E, hukumnya sederajat. Jadi hukumnya apa? Sederajatnya Jadi hukumnya sederajat Dalam arti dalam sholat sunnah Jadi dalam apa? Dalam sholat sunnah Maka dia apa? E, meniatkan sholat syukur wudhu Kemudian dia meniatkan tahiyatul masjid ya. hmm, hmm. Dan itu hakikatnya Seperti itu Taim. Tetapi kalau dia itu memandang bahwa Waktunya itu adalah panjang gitu, Dimana ia bisa menunaikan untuk sholat Kedua-duanya hmm. Maka asal memisahkannya adalah lebih abal Kita Asal memisahkannya ada lebih apa? Lebih akbar ya. Tetapi mana yang didahulukan? Wallah Alam di dalam masalah ini Tidak ada dalil ya Yang hmm. menunjukkan harus mendahulukan mana ya. hmm. Jadi apakah mendahulukan sukludu Ataupun mendahulukan apa? Mendahulukan tahiyatul masjid, masjid. Ya. Hmm. Jadi boleh kedua-duanya untuk apa? Hmm. E, Melakukannya Wallah Alam Karena hmm. selama ini Wallah Alam Tidak melihat tidak dalil ada, secara ada, ada, ada khusus, khusus ada. Ya, Untuk hmm. masalah itu Tapi tadi hmm untuk apa untuk masalah melakukannya dan meniatkannya dengan cara yang tadi wallahutaala. Mm -hmm. Nah, tayy selanjutnya kami angkat telepon dari Ibu Daryanti di Cimanggis kembali. Assalamualaikum Assalamualaikum Sat. Ya, Waalaikumsalam. silakan Ibu. Ini Sat, Bapak tuh umurnya udah 79. Iya. iya. Terus stroke udah 10 tahun. Iya. Uh -huh. nah, yeah. nah, terus itu tangannya tuh cing perengkel gitu, Sat. Uh -huh. Ya. Jadi tayamumnya tuh kalau kan mandinya juga dielap, ya hmm. udah nggak bisa duduk, nggak yeah. bisa bangun, gadi duduk didudukin, tidur ditidurin gitu, terus uh, ngomongnya uh, juga uh, udah nggak jelas, uh, terus kalau ini kalau tayamum tuh ibu kan kalau udah didudukin di tempat tidur, yeah. terus hajadahnya ada di bawah, ibu bilang lihat aja ke bawah tempat sujud hmm. gitu, terus ini kalau tayamumnya tuh kena ini udah diparangkel nggak mungkin dia tuh tayamum ke dinding, hmm. jadi kan kalau udah duduk gitu kakinya udah ke bawah terus tayamumnya tuh di paha ustadz gitu udah pakai kain sarung udah rapi, hmm. jadi kalau udah dielap ibu ganti pakai baju sholat nggak hmm. pakai baju rumah gitu yeah. tiap sholat ganti tiap sholat ganti, hmm. nah jadi tayamumnya tuh di paha ustadz bagaimana ya karena tangannya tuh udah timpalin rengkel udah gitu Maksudnya, bergerak itu uh, mengalami tayamunnya. sakit tuh ya, ya. Uh, tangannya Bapak tadi uh, kesakitan begitu ya. iya uh, udah uh, uh, jadi saya di nyetuh uh, dipaham uh, di abu nggak di debu nggak di dinding bagaimana itu saja yeah. ya? tapi no. sholatnya juga karena udah enggak ini ngomongnya udah ayat juga udah pada lupa bacaannya jadi Bapak tuh nguping itu saat jadi ngupingkan aja ibu yang baca Oh gitu. Okay. Bapak ya. kalau giliran eh, apa gerak ruku ya ruku sujud ya sujud, tapi baru duduk gitu saat kan. gimana ya kan? Ini Kena... ya. ya, terus udah 10 tahun kan? Nah. Ya ya. Oh ya terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, sama -sama. Ya. Ini Mereka pertama ya, kita jelaskan dulu apabila mm -hmm. bapaknya masih sehat ingatannya, ya. jadi masih sehat ingatannya. Masih sehat dan dia mengetahui akan ini waktu sholat, dia mengetahui wajib sholat. Jadi artinya masih sehat ingatannya. Iya. Dalam arti dalam bahasa kita buk, tidak pikun ya, walaupun hmm. sakit gitu ya. Iya. Maka secara umum masih dikenakan berbagai bentuk kewajiban termasuk diantaranya adalah apa? Sholat ya. Tetapi dalam menulaikan seluruh itu ya, kembali kepada ayat-ayat yang tadi ya fa taqullaha mastata'tum idza amartukum bi amrin fa taminhu mastata'tum la yukallifullahu nafsan ila artinya bagi bapak itu melakukan ibadah seukuran kemampuan seukuran yang bisa dikerjakan termasuk tadi ya kalau apa eh berkaitan dengan menghadap kiblat ya apabila memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat ketika dihadapkan apa oleh apa oleh ibu ataupun oleh anaknya ya maka Ya artinya bisa diarahkan ke arah kiblat ya artinya ketika apa ketika mungkin tempat kasurnya diarahkan ke kiblat dan ini sehingga dia bisa sholat mengarah ke kiblatnya dan apabila satu ketika arahnya apa ke arah selain kiblat ya dan keluarga tidak ada datang waktu sholat maka dia sholat kemana saja arahnya itu diperbolehkan sebab disinilah syariat Islam itu berkaitan dengan kemampuannya. Nah, berkaitan dengan apa dengan dengan apa? Dengan <tuh> tadi wudhu ataupun berkaitan dengan tahayamu. Pertama, ya apabila seorang itu lumpuh punya, tidak bisa bergerak, ya. Maka di antaranya kalau bisa diwudukan oleh keluarganya. Jadi artinya di situ kadang-kadang keluarganya ada, ya. Maka ya diwudukan oleh keluarganya. Hmm, diartinya ya, di situ bahwasanya apa walaupun lumpuh ya mungkin lumpuh ini kan bermacam-macam tidak bisa berjalan tidak bisa ini tapi dimungkinkan di situ bahwa dibawakan air kemudian cuci muka cuci tangan usap kepala kemudian kakinya bisa apabila orang itu bisa e, apa e, diwudukan oleh saudaranya dan ada saudaranya maka asalnya adalah diwudukan sebab e, pergeseran dari satu perintah kepada perintah yang lain diukur hmm. dengan kemampuannya hmm. di sini. Jadi diukur dengan apa? Dengan kemampuannya. Ya. Dan air tersebut tidak membahayakan. Ya, sisi tidak membahayakan sisi sakit itu jelas ya. Hmm. Tidak membahayakan sisi sakit itu ya. Seperti mungkin lumpuh tidak ada pengaruh dengan hmm. dengan masalah bertambah sakit ya. Hmm. Yang kedua demikian juga berkaitan dengan masalah tayamum. Jadi berkaitan dengan masalah tayamum. Ya. ya, kalau masih bisa memungkinkan maka maka ditayamumkan. Sebab saya telah menjelaskan bahawa di dalam wudu itu kan ada meminta tolong dalam berwudu. Ya. Meminta tolong dalam berwudu itu ada tiga kan. Meminta untuk mendatangkan airnya, meminta untuk dituangkan airnya, meminta untuk mencuci bagian anggota badan. Kan? Hmm. Maka di sini dalam bentuk isti'anah meminta pertolongan dalam masalah wudunya. Nah, maka ya kalau orang itu tidak sakit dalam arti sakit, tetapi tidak tidak berkaitan dengan air gitu. Dia boleh menggunakan air, hanya dia tidak bisa, umpamanya mengambil air menggunakan air itu. Ketika ada orang maka tidak apa-apa dia diwudukkan ya. sebab dia ya udhroh adanya air. Sebab kaidahnya tadi pak Ilam Tajdumaan, patayama musawi dan toib. Jadi kalau ada dan mampu digerakkan oleh saudaranya dan ada saudaranya maka di situ diwudukkan atau ditayamumkan bu ya dibudukan atau ditayamumkan hmm. nah hmm. kemudian sekarang ya berkaitan dengan apa dengan tadi umpamanya ketidakmampuannya jadi ketidakmampuan kemudian tayamum dengan apa ya mestinya kan tayamum kepada sesuatu yang diperkirakan di situ adanya uh, sawit gitu hmm. adanya debu itu hmm. gitu hmm. adanya debu itu kalau diprediksi tidak ada sawit ya tidak boleh kita menggunakannya hmm. Ya, kalau di prediksi tidak ada debu itu ya. Ya, seperti umpamanya sekarang apa eh kepaha ada tadi gitu ya. Yeah. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, kalau bisa ya ditayamumkan ketika ada ibu ataupun ketika ada anak gitu. Yeah. Ditayamumkan itu asalnya. Nah, kemudian ya saya tadi belum membahas. Kalau ditakdirkan tidak ada air, tidak ada untuk bertayamum. Datang waktu salat, apakah baginya Maka baginya adalah solat dengan tanpa wudu dengan tanpa tayamum. Oh begitulah. Ya seperti umpamanya orang diikat itu. Jadi umpamanya di penjara diikat. Dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air. Dia tidak bisa bergerak untuk mengambil apa? Mengambil tayamum. Maka baginya adalah solat dengan tanpa wudu dengan tanpa tayamum. Dan ini dijelaskan tentang kisah yang tadi itu, tentang kisah para sahabat radhiyallahu talaaanhum. Bahwasanya mereka solat dengan tanpa tayamum dengan tanpa apa? Udu <tuh> Lalu datang kepada Nabi SAW Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat apa Tayamum Jadi e, itu tafsirnya Bu Itu perinciannya Kalau berkaitan dengan masalah apa Tadi e, Bapak gitu ya eh. Jadi kalau bisa ya ada Ibu ya Kemudian masih sadar seperti tadi Katakan hmm. ya ditayamumkan kalau bisa Kalau masih bisa dibudukan ya Dibudukan Jadi kalau bisa masih dibudukan dibudukan Kalau ditayamumkan ditayamum. Tidak ada dan tidak mampu untuk bertayamul tidak apa mampu untuk berwudu mungkin karena tangannya sudah tidak bisa bergerak tangannya sudah e, mungkin tadi keket merengkel kata orang Sunda ya itu artinya e, e, umumnya jari jarinya sudah tidak bisa membuka gitu kan sudah tidak bisa membuka gimana maka ya dalam hal itu ya kadang kadang dia sholat dengan tanpa wudu dan dengan tanpa Allah tarlah Takdir demikian untuk Ibu Daryanti. Semoga bermanfaat dan Allah berikan kesabaran dan kekuatan untuk Ibu ya dan memberikan balasan atas ciri uh, payahnya dalam uh, mengurusi Bapak ya. Kemudian berikut Ustaz kami angkat pertanyaan dari uh, beberapa pertanyaan di pesan singkat. Iya. Nah, dari uh, dua pertanyaan, Ustaz uh, Barokahulhuw.ikum Bagaimanakah hukum bertayamum di dalam perjalanan? Ini ada satu kasus, saya uh, pernah mengadakan perjalanan ke Bandung Saat waktu masuk maghrib, uh, travel yang saya tumpangi tidak berhenti Kemudian saya putuskan untuk bertayamum dengan, dan sholat tetap berada di tempat duduk Berarti di, di kendaraan ini Hal yang sama saya, saya juga uh, lakukan saat uh, masuk sholat isya Dengan keyakinan untuk tetap menjaga sholat tepat waktu Dan dengan alasan uh, tidak ada jaminan bahwa saya bisa selamat sampai dengan tujuan Nah, apakah hal ini tayamum kemudian dengan salat eh, seperti itu eh, merupakan sesuatu yang benar ditinjau dari syariat bagaimana Ustaz penjelasannya? Iya. Nanti saya akan bahas bahasnya tentang hmm. eh takhirus salat litayamum. Hmm. Bitayamumi. Jadi mengakhirkan salat karena tayamum. Maksudnya di sini mengakhirkan salat untuk kudu Ya, di sini kita lihat yang dari tadi ditanyakan oleh Bapak kita lihat jadi kasusnya itu kita tafsir kasusnya kita perinci nah pertama dalil secara umum memerintahkan kita untuk solat pada waktunya iya. kemudian solat di awal waktu itu dalil umum dalil utama itu ya. nah sekarang mana yang harus didahulukan mengakhirkan solat dari awal waktu atau kita di awal waktu tetapi tayamu hmm. ya, itu masalah hmm. kemudian apa apakah menjamak sholat ataupun kita itu sholat pada awal waktu tepat waktunya maka begini kita rinci tadi adalah duhur dengan asar umpamanya duhur hmm. dengan apa hmm. dengan asar nah maka kaidahnya apabila Datang waktu duhur dan kita berada di kendaraan. Dan secara yakin bahwa kendaraan ini akan sampai ke tempat tujuan. Ataupun tempat perhentian adalah mendapatkan masih waktu sholat asar. Yeah. Maka bagi kita adalah untuk menjamak sholat itu. Tidak boleh sholat di atas kendaraan. Tidak boleh kita sholat dengan tanpa wudhu. Ya. Mm, ya. Yeah. Yeah. Sebab di sini ada waktu darurah bagi dua waktu ini. Jadi waktu boleh untuk menjama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melakukan salat di atas kendaraan kecuali salat tatawu sebagaimana dalam hadis yang sahih dan kita akan pelajari nanti. Kemudian juga bahwa asalnya tidak boleh salat dengan tayamum selama ada air. Maka di sini ketika bapak dalam bepergian dibolehkan untuk menjama. Ya. disyariatkan untuk menjama. Ya. Baik jemaat tadin ataupun jemaat akhir Maka dalam hal ini Bapak tidak boleh Melakukan apa? Melakukan sholat di kendaraan dan dengan tayamun nah, Tetapi kalau diprediksi Bahwasannya apa? Kendaraan ini tidak berhenti <coughs> Tidak mau berhenti Dan akan sampai ke tempat tujuan adalah Waktu maghrib ya, Sehingga hilang waktu sholat asar dan sholat duhurnya tidak didapatkan maka dikala itu dibolehkan bagi bapak untuk bertayamum, dan dibolehkan untuk salat di atas kendaraan ya. dan itu kembali kepada dalil yang tadi fatakullaha mastata'tum fa ida amartukum bi syai'in fa tu demikian juga dengan salat apa dengan salat maghrib, dengan salat isya jadi kalau diprediksi umumnya akan sampai pukul sebelas atau setengah dua maka bagi bapak tidak boleh sholat maghrib dan isya itu di kendaraan pada awal waktu dengan apa? Dengan tidak wudu, tapi dengan tayamum. Maka apabila diprediksi oleh bapak itu akan sampai pada pukul dua waktu nahar itu, yaitu apa waktu Yaitu waktu malam ataupun pertengahan malam nisfu lail, maka di kala itu bapak Tetap mengakhirkan sholat Yaitu untuk menjamak takhir Jamat takhir Jamat yang diakhirkan hmm. Dan tidak boleh sholat di atas apa kendaraan hmm. Tetapi apabila diprediksi Sampainya akan sampai kepada waktu sholat subuh ya, Jadi datang waktu sholat subuh hmm. Dan baru sampai Dan tidak berhenti di jalan hmm. Maka dikala itu diperbolehkan bagi Bapak untuk sholat jadi yeah. itu mesti dengan yakin Dan ya kalau hari ini apalagi triple. Masa orang di-travel Ya tidak bisa untuk diajar gitu ya yeah. Pak sholat dulu, turun dulu Dalam waktu, apa? waktu sholat yang bisa Untuk apa kita untuk menjama Di antara dua waktu itu Wallahu ta'ala Nah demikian juga pertanyaannya Untuk eh, merupakan cobaan untuk Ibu eh, Robbani, <tuh>. Umur Robbani Kemudian Bapak Wahid dan beberapa pertanyaan Lainnya yang eh, hampir sama ya Tayyebu, selanjutnya kami angkat dari e, pertanyaan yang berikut dari Abu Alif di Bekasi. Ustad tadi dikatakan bahwasannya Tayyamum bisa digunakan untuk hadas besar, ustad. Mohon dijelaskan bagaimana kata berkenaan dengan e, junub. Iya, kita akan datang, datang membahasnya, tetapi kepihanya sama. Ya. Hmm. Jadi secara umum nanti kepihanya sama, bahwa Tayyamum untuk hadas besar sama dengan Tayyamum untuk hadas kecil, ya. Tidak ada perbedaan hmm. yaitu mengusap muka dan mengusap telapak tangan satu kali semuanya. Kita taib. akan jelaskan nanti, Kevin. Taib. Uh, taib selanjutnya kami angkat pertanyaan datang dari uh, saudari Laila di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ustaz ada pengumuman untuk perbaikan dari PDAM ya selama beberapa hari dan hal ini menyebabkan kekurangan air di daerah saya. Uh, apakah hal ini uh, uh, Apa keadaan seperti ini uh, Menjadi dibolehkannya tayamum Mister? Mohon penjelasannya kembali hmm. Jadi jawabannya tidak boleh tayamum Kecuali ya apa uh, Selama air itu Bisa digunakan oleh kita Yaitu Dalam kategori melebihi dari kebutuhan hmm. Dorurah itu. Kebutuhan dorurah yang tadi saya jelaskan Jadi kalau airnya itu ada Dan masih tetap di luar Kebutuhan yang kita butuhkan Ya, maka itu tetap tidak boleh tayamum. Kita masih tetap untuk apa? Untuk berwudu. Jadi saya tadi katakan hajah darurah seperti berkaitan dengan minum, dengan makan, Yang apabila kita itu tidak minum akan mati, apabila kita tidak akan makan akan celaka gitu, menjadi sakit dan iya. sebagainya. Tapi kalau masih ada lebih dari itu, ya maka tetap diwajibkan untuk apa? Tayamum dan eh, diwajibkan untuk wudu hmm. atau mandi dan tidak boleh untuk tayamum mulah. Baik. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk anda di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa dari mana Pak? Dari Abu Zia di Bekasi. Silakan Bapak. Iya. Besok ya. dalam perjalanan haji yang tahun lalu. Iya Pak. Kami diberitakan oleh Ustadz Yani uh, bertayabobnya karena dianggapnya tidak sah karena tidak bersalat presis tidak ada debu jadi hmm. diminta untuk membawa saputangan yang di sebelum berangkat sudah ditempelkan di di debu di, pak ya ah, di, di tanah sudah, sudah di tanah gitu hmm. nah itu bagaimana kenapa oh, terjadi oh, sama satu lagi boleh yes, hmm. uh. Uh, saya ketika sholat di suatu, suatu kampungan uh, belum tahu masuk itu sholat asar hmm. uh, saya merasa itu sudah waktunya sudah masuk saya melihat jam, itu karena tidak ada suara ajarn. Lalu saya solat, begitu saya solat, uh, baru terdengar ajarn. Oh, terdengar ajarn, jadi saya ragu waktu masuk eh solat sebelum waktunya Jadi saya putuskan dua rokat, lalu saya selesaikan. Kalau saya mendengarkan ajam sampai selesai baru saya ulang lagi salat hmm. asar tersebut. Ini kan Ustaz. Jangan terlaka ya. kecil-kecil. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pertanyaan yang tadi apabila di pesawat itu ya ada air dan memudahkan bagi kita untuk berwudu. Ya. ya. maka asalnya <coughs> bagi kita tidak boleh untuk bertayamum. Ya dengan cara apapun baik cara yang tadi hmm. bapak sebutkan ataupun dengan cara yang mungkin ke dinding apa ke ke joknya itu ya ke apa ke dinding kursi dan sebagainya hmm. maka ya asalnya kalau ada air ya, dimana mungkin eh, dimana pesawat itu cukup untuk orang-orang yang di dalam adalah untuk berwudhu yeah. dan bisa untuk melakukan wudhu Bisa untuk kita berwudhu maka tidak boleh kita bertayammum. Sebab ayatnya tadi fa'ilam tajdumaan fatayyamamun sa'idan ta'ibah. Tetapi apabila tidak bisa untuk berwudhu ya, ataupun airnya tidak cukup untuk berwudhu ya, tidak cukup untuk berwudhu, tetapi mungkin air itu hanya bisa untuk kodoh hajat saja yeah. ya untuk membersihkan dan tidak ada fa'idah ziyadah tidak ada tambahan ataupun kelebihan fadilah dari apa yang dibutuhkannya hmm. maka Allah alam tidak ada apa tidak ada satu dalil yang dikatakan bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membawa debu ya? ataupun untuk membawa apa saputangan tadi tanah hmm. ataupun jenis jenisnya sejenisnya hmm. hmm. maka Allah alam bagi bapak ataupun bagi kaum muslimin ya cukup dengan menepukan apa telapak tangannya ke bangku ataupun ke dindingnya dan ya secara umum bahwasanya turab itu ada ataupun sa'id itu adalah ada insyaallah wallahu taala Tapi mengenai pertanyaan kedua tadi dari bapak yang menyatakan tentang salat asar ya salat waktunya kalau Sebenarnya tidak selamanya bahwa salat asar itu berkait apa, salat itu berkaitan dengan azan. Ya. Kecuali apabila azannya itu sesuai dengan waktu, ya. imta tidak mendahului ataupun tidak mengakhirkan azannya. Ya. Maka apabila kaum muslimin, apabila satu masjid itu eh, dia berpegang teguh azannya dengan waktu salat. Ya. Maka kaum muslimin yang ada di tempat itu tidak boleh menunaikan sholat sehingga ia mendengar adhan di tempat itu. Apabila ia mendahulunya maka tidak sesolatnya. Tetapi apabila satu ketika bahwa satu masjid itu tidak menjaga adhannya dalam waktu-waktu sholat. Nah, satu umpama dia adhan setelah berlalu waktu sholat. Maka apabila orang telah mengetahui datangnya waktu sholat. Lalu dia sholat, maka sholatnya tetap sah ya, tidak berkaitan dengan adanya seseorang di masjid itu. Dan dan sebaliknya apabila ia mengetahui bahwasanya si ini adan tidak tepat waktu, bahkan sebelum waktu sholat, maka dikala itu juga orang tidak boleh komitmen kepada adanya orang itu. Maka dia menunaikan sholat setelah ya beberapa lama yang sesuai dengan waktu sholat. Nah, nah kembali kepada permasalahan tadi bapaknya. Apabila bapak mengetahui waktu sholat ya, ya baik mungkin tadi dengan apa dengan alamatnya gitu ya. ya, ataupun mungkin dengan takwim yang ada, dengan jadwal yang ada, bapak tahu jadwal waktu duhur ini umpamanya jam 11:45, ya. jadi jam 12 kurang seperempatnya di dalam penjadwalan waktu yang ditetapkan oleh para ulama hari ini, ya nah, bapak tahu, ya, dan jam itu telah tepat, hmm. maka walaupun belum adan di tempat itu yang belum terdengar maka sah bapak untuk menunaikan apa salatnya salat duhur ya. ataupun melihat dan sebagainya hmm. melihat sebagainya tetapi kalau bapak itu tidak tahu semua itu jadi bapak tadi tidak tahu uh, tidak tahu takwimnya tidak wak, tahu kapan waktu atau, sholat atau tidak bawa jam juga tidak bawa jam kemudian <laughs> juga tidak tahu tentang hmm. alamat waktu sholat lalu tadi bapak menyangka telah wak, datang waktu sholat tiba-tiba ada yang ada setelah itu hmm. Maka di dikala itu Bapak harus mengulangi sholatnya Jadi Bapak harus mengulangi apa? Sholatnya sebab hmm. ya e, Komitmen ataupun asal bagi seorang muslim adalah Melakukan sholat dengan adanya muadzin, Dengan adanya seorang apa? <coughs> Orang yang adan Dan itu hukum asalnya Wallahu ta'ala Nah Terus selanjutnya dari panel kembali masih ada 10 menit terakhir waktu kita Ustaz ya. ya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini ada Abu Nur Hoda di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh. uh, kita mau nanya mengenai bagaimana hukumnya kalau kita ini dalam perjalanan misalkan kereta katakanlah. Yeah. Uh, kita takut waktu salat subuh katakan itu lewat, itu sudah masuk waktu salat. Kita hmm. mau salat, kita Mendapatkan air cukup, tapi air tersebut kita ragu-ragu kalau itu air itu bisa untuk wudhu atau enggak atau suci atau enggak gitu, kita lah, ragu Bagaimana hukumnya Ustaz Pertama, ya itu ya. istilah hmm. ya, wajib di apa dihindari, ya istilah takut ragu-ragu. Ragu-ragu itu saja? Ya itu hmm. aliakinulayuzalubisak. Hmm. Jadi bapak harus mengetahui asal air itu suci, jangan diragu-ragu apa, jangan punya keraguan itu. Hmm. Jadi asal air itu suci. Ya. Hmm. Jadi selama bapak itu tidak melihat ya, dalam istilah sundang bungkelek najisnya itu. Yeah. Jadi hakikat dat najisnya yeah. dan kepastian najisnya maka hukum air itu asalnya adalah suci. Jadi jangan dikatakan apa? Najis sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan innal ma'a la yunajisuhu syai'un. Wa anzalna minas sama'i ma'an Allah telah menjelaskan dan kami menurunkan air dari langit sebagai alat untuk bersih ataupun air yang suci. Dan Nabi saw mengatakan inalma atau hurun. Sungguhnya air itu suci layuna jisuhu shayun. Tidak ada yang menajiskan sesuatu pun. Ya. Maka dalam hal ini, jadi Bapak ataupun kaum Muslimin tidak boleh meragukan tentang air yang ada. Ya. Dan itu jadi selama ada air berbundut lalu solatnya. Dan apabila tadi diprediksi bahwa kereta itu akan sampainya pukul 8, pukul 7 ataupun setelah keluar waktu sholat, Ya Maka sholatlah di atas kereta api Wallahu ta'ala. Berikut dari pesan singkat kembali untuk selanjutnya ada pertanyaan Ibu Emy di Jakarta. Ustaz, kita mengetahui ada syariat uh, sholat sunat uh, wudu setelah uh, wudu ya. Hmm. Kemudian berkaitan dengan tayamum, Ustaz. Ada enggak sholat sunat uh, setelah tayamum? Demikian, Ustaz. Sholat sunat setelah tayamum? Iya. <coughs> diekiaskan dengan wudu mungkin begitu, Ustaz. Allah alamu. Saya belum pernah mendapatkan. Nah, berikutnya dari pesan singkat kembali ada pertanyaan, Ustad, saya pernah sakit cacar air dan kata dokter bahwasanya saya jangan sampai terkena air. Apakah hal ini dibolehkan bagi saya untuk bertayamu, Ustad? Ya tadi jadi takut untuk sakitnya, hmm. maka itu dibolehkan, dibolehkan Betul. untuk bertayamu. Untuk selanjutnya kami angkat dari uh, pertanyaan dari uh, Pak Muhni di Jakarta, Ustadz, apakah tanah merupakan alat pencuci najis yang paling utama, Ustadz? Uh, bagaimana dengan mencuci uh, najis besar dengan uh, sabun? Demikian. Karena pertanyaan terlalu mujimal ini, Ustadz. Ya. Kalau kalau hmm. asal ber, apa alat bersuci adalah air, ya? hmm. dan tentunya air adalah lebih apa membersihkannya tetapi dalam satu ketika ada najis ya yang secara dat yaitu baik e, dalam penelitian syari dalam arti dalil syari ataupun penelitian e, duniawi kedokteran itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan apa dengan tanah seperti luabul kalbi yaitu air liur anjingnya dimana air liur anjing itu apabila menjilat bejana maka itu dihilangkannya dengan air dan tanah, ya. yaitu dengan air dengan tanah, di mana dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah. Ya. Apakah bisa diganti dengan uh, rinsol ataupun biklin dan sebagainya? Itu tidak bisa. Ya. Baik secara hukum syari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan ya, yaitu dengan tanah. Yang kedua juga berdasarkan penelitian bahwa uh, virus Ataupun mikroba yang ada Di dalam air liur anjing Itu tidak bisa dimatikan Kecuali dengan tanah Yang dicampur dengan air hmm. Dan itu penelitian dokter ya Hatta dokter orang kafirnya Menjelaskan seperti itu ya. hmm. Jadi tidak bisa Allah. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Umur Sofia di Jakarta Bisa berkata uh... Mengenai tayamum, ustad. Eh, apakah boleh bagi kita untuk tayamum di satu tempat saja, ataukah harus eh, berpindah-pindah tempat? Eh, karena dalam hal ini berkaitan dengan orang yang sakit yang tidak boleh menggunakan air untuk wudhu. Apakah boleh dia apa, bertayamum di satu tempat saja, ataukah harus berpindah-pindah ketika akan eh, melakukan tayamum di dalam, apa, beberapa kali? Ya, kita juga akan bahas nanti. Apakah Tayamum untuk untuk beberapa solat atau untuk satu solatnya. Insyaallah ke depannya sedikit. Yang jelas bahawa tayamum bisa untuk beberapa solat. Adapun pertanyaan satu tempat, ya, pertama tidak ada dalil yang mengatakan harus berpindah-pindah itu ketika tayamum. Tidak ada dalilnya. Sehingga ya tidak ada masalah apabila orang bertayamum dengan satu tempatnya untuk beberapa kali tayamum. Tidak ada dalilnya. Baik, selanjutnya kami angkat dari panel fon kembali ada eh uh, 4 menit terakhir waktu kita di 021 823 6543. Asalamualaikum. Asalamualaikum Pak Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana dengan dari saya? Dari Mushar di Keramat Pulau Silakan, Pak Mushar. Apakah dibenarkan menunda sholat Isya uh, karena disebabkan ada taklim dari ba'da Maghrib? Hmm. Sementara penundaan itu adalah kurang lebih 30 menit. Jadi hmm. sementara di lingkungan sudah azan? Hmm. Dan di satu masalah yang melakukan taklim itu Menunda sholat isanya setengah jam Disebabkan ya. karena sedang berlangsungnya Taklim ya, ya. yang dimulai dari Bada maghrib itu. itu saja Pak Ustaz Dan Terima kasih terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Yang mengakhirkan sholat isya Dan Para ulama mengatakan Bahwa Solat di awal waktu itu adalah upal, kecuali dua perkara: solat isya dan ketika duhur dalam kondisi panas. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang berkaitan dengan duhur: Inna shidat al harim in feijahannam faida sh-tad al harufa abridubis Sesungguhnya panasnya cuaca itu merupakan hembusnya Embusan api neraka. Maka apabila datang cuaca itu panas maka artinya akhirkanlah sholat duhur itu. Sehingga dalam kondisi rendah panasnya sehingga kaum muslimin sholatnya husu. Jadi ini apa disunnahkan mengakhirkan sholat duhur karena cuaca panas. Yang kedua disunnahkan juga mengakhirkan sholat isya. Dan dijelaskan dalam hadis ya. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Yani yang dimaksud di sini yuakhiruhah ahyanan. Dan Nabi saw terkadang mengakhirkan solat isya. Kemudian dalam solat isya itu ada yang dinamakan dengan solatul atama. Jadi solat atama. Dan Nabi saw mengatakan inilah waktunya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Jadi inilah waktunya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Di mana dijelaskan dalam hadis Ansyar radhiyallahu taala anha a'ta marusulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin bil isya, hatta dahaba 'amatul lail thuma kharaja fa shalla wa qala la waktuha laula an asyku ummati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ia <coughs> solat isya Sehingga akan habis ya. Waktu malam itu. Ini pertengahannya. Kemudian dia keluar. Kemudian dia sholat. Dan beliau mengatakan inilah waktunya. Jika seandainya tidak memberatkan kepada umatku. Jadi tidak memberatkan kepada umatku. Nah. Jadi apabila sekarang kau muslimin. Terutama dalam sholat isya. Ya, dalam satu masjid. Karena hajah pada kaum itu adalah ta'lubul ta ta ilmi. Ya. Dan mengakhirkan li'ajit talabul ilmi. Maka itu dibolehkan. Maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Dan itu adalah kembali kepada imam yang ada di tempat itu. Kembali kepada jamaah yang ada di tempat itu. Sebab di dalam mengakhirkan dan e, mengawalkan sholat isya Para ulama juga menjelaskan apabila apa kebiasaan kaum itu di awal waktu. Ya, maka di awal waktu ya sehingga tidak memberikan masyakoh rasa berat kepada masyarakat yang ada di tempat itu dan apabila dimungkinkan upomanya tempatnya agak jauh berjalan pulang dulu gitu ya kemudian membiasakan agak malam ya malam lebih ab, bagus bagus bagi tempat itu berkaitan dengan sholat apa sholat isya dan tidak mengapa kalau sekarang apa kaum muslimin di situ apa e, sedang belajar gitu di antara maghrib dengan isyannya kemudian ada pembahasan ada ceramah ada Pelajaran, maka mengakhirkan sholat isya demi pelajaran, maka itu adalah tidak mengapa. Jadi tidak akan mengganggu dan tidak mengapa Allah. Eh, mengenai Abdullah tadi itu, dalam rangka dilakukan berjamaah, Ustaz, ya? Ya, dalam rangka berjamaah. Satu orang, satu oh, orang kalau mereka. satu orang dia apa mengakhirkan sholat isya, hmm. ya tidak boleh sebab... Hmm. Dia menyelisih perintah yaitu perjamah. Okay. Sedangkan mengakhirkan hukumnya hanya sunnah. Mm -hmm. Salat perjamah hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah. Tanya. Pertanyaan dari Pak uh, Mushtar tadi menutup perjumpaan kita untuk uh, kesempatan ini dan mungkin ada satu kesimpulan akhir atau uh, penutup untuk kajian kita silakan. Ya kita baru membahas mm -hmm. ya apa pembukaan yang berkaitan dengan tayamum. Mm -hmm. uh, yang jelas mungkin nasihatnya. Uh, dua perkara yang pertama artinya bersabar dalam pelajaran ini, ya. Yeah. yang kedua bahwa kita di dalam hal ini mempelajari masalah fikih dengan perinciannya yeah. yang memerlukan kepada kesabaran untuk mengetahui setiap masalah yang penting ini karena ya disebutkan secara terperinci yeah. itu e, sebab kejadian-kejadian itu akan timbul di tengah-tengah kehidupan kita mm. sehingga di dalam Kesempatan yang berbahagia ini, ya kita mari berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala menambah ilmu kita dan menambah pemahaman kita sehingga para ulama mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa menghususkan permintaan penambahan itu berkaitan dengan ilmu robi'isidni ilma warshukni fahma dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak menyebutkan penambahan hartanya tetapi apa rabbi zidni ilma warzuqni fahma itu menunjukkan bahawa apa masalah ilmu itu perlu diperhatikan dan ya. perlu kita untuk senantiasa mujahadah Allah taala alhamdulillahi ya. rabbil alamin